Mitra bisnis puluhan sektor industri nasional meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA ASEAN China. Karena bila tetap dilaksanakan, banyak industri yang terancam bangkrut. Tapi seorang pejabat kementerian luar negeri Indonesia justru menyatakan penundaan Perjanjian FTA ASEAN China akan merugikan Indonesia. Karena Indonesia punya banyak produk unggulan yang bisa diekspor, dengan memanfaatkan pasar bebas ini. Sebagai contoh, industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang bisa menjadi andalan ekspor. Jadi, pasar bebas merupakan suatu hal yang harus dihadapi dan disikapi secara positif dan bukan dihindari. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Permebelan Indonesia, s a e Tanangga Karim. Pak Karim, bagaimana komentar Anda? ですが、kita, Tidak salah, j i k a ada statement bahwa kita bisa lebih banyak lagi ekspor kecil. Ininya mur apa namanya, rendah ya. Artinya 0 atau sampai 00 persen maksimal gitu, tetapi、eh, perlu disadari kalau produk, kalau untuk kita, m e b e l dan kerajinan itu hanya produk-produk yang spesifik dan yang medium up level gitu. Jadi kalau、eh, produk yang harganya murah dan、eh, sifatnya masa l memang sudah n g g a k ada tempat gitu loh. Penyebabnya apa tuh, Pak? Permasalahannya adalah tingkat efisiensi yang ada, kemudian tingkat produktivitas kerja, tenaga kerja maupun skill、e, mereka di sana、e, di atas apa yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi permesinan pun lebih, lebih bagus gitu dibanding Indonesia, t a p i terutama masalah、e, ini ya efisiensi itu, jadi efisiensi pekerjaan,、e, produksi dan lain-lain, kemudian ini ya、e, lingkungan artinya. Bunga bank yang rendah, kemudian insentif-insentif dari pemerintah Cina untuk perpajakan, kemudahan dalam izin mendirikan pabrik dan birokrasi yang lain juga. Kemudian s a r a n a dan perasaan d a l a infrastruktur seperti pelabuhan, kemudian highway gitu, jalan t o l y a n g jauh lebih banyak. Itu yang menyebabkan kos、uh, produksi y n dikhususnya untuk barang-barang、uh, yang diproduksi dengan skala massal dan berharga murah itu lebih kompit dibandingin di Indonesia. gitu lah. Kalau begitu, kapan siapnya Pak? Kita memang meminta secara resmi itu minimal tiga tahun lah persiapan untuk seperti itu, sehingga、eh, tidak ada kata tidak siap lagi nanti setelah tiga tahun. Dan memang、e, sebenarnya begini Kan ini sudah dari tujuh tahun yang lalu Ada、e, rencana FTA ini Dan、e, mungkin malah ada semacam MOU nya sudah, sudah sebelum benar-benar Di tanda tangan i sudah ada、e, Notifikasi mungkin dari tujuh tahun yang lalu Tetapi terus terang saja secara Asosiasi kita tuh baru tahu beberapa bulan Yang lalu gitu loh jadi beberapa bulan yang tahu Baru dikasih tahu akan ada Indonesia Melakukan FTA gitu loh Nah dan baru kemudian, kemudian kembali Kita setelah beberapa saat kemudian Tahu bahwa itu、e, sudah Sebenarnya sudah, sudah dirancang dari tujuh tahun yang lalu. Artinya begini, pemerintah kalau sudah tahu dari tujuh tahun yang lalu, mereka mempersiapkan nih. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin entah lupa atau memang tidak dikerjakan gitu oleh teman-teman di pemerintahan. Sehingga pada saatnya harus sudah diberlakukan, terjadi ketidaksiapan dari industri. gitu. Demikian saya Tananga Karim dan saya Rizal Andika.